Bila hal ini tidak segera diatur, maka dapat mengancam lingkungan, kegiatan pertambangan, dan juga pendapatan negara. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Lopez. Ibu Ratna, apa komentar Anda? Uh, itu yang sekarang kan masih menjadi masalah itu loh, apa namanya, tata ruang ya. Sampai sekarang masih belum sebenarnya sih awal daripada... Pemimpinan SBY 2004 kan itu sebenarnya sudah menjadi salah satu agenda yang uh, yaitu infrastruktur summit gitu loh ya. itu mengatur itu tapi saya juga nggak tahu kenapa juga tidak tidak jadi jadi kemudian di, ketika awal dari tim kedua juga di nasional summit itu ini juga sudah menjadi anggota yang sangat mendesak tapi saya juga nggak tahu kok masih belum juga gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap tumbang tindih izin ini? tentunya siapa yang salah ya mungkin apakah koordinasinya apa tapi yang paling terpenting saya pikir ya ini adalah pucuk pimpinan gitu loh dan saya memang melihat ya apa yang disampaikan presiden itu kesam, eh, sering sering tidak ditangkap atau ketika ditangkap juga mereka masih masih apa ya masih masih masih meragukan atau takut atau gimana gitu loh contoh ketentuan biaya masuk anti dumping terigu Turki. Sebenarnya itu kan memang wewenang menteri, ya kan? Tapi saya tidak tahu ketika akan diputuskan oleh sang menteri dapat intervensi dari lingkaran istana, ya kan? Terus kemudian presiden ngomong nih bahwa ini wewenang menteri gitu. Tapi si menteri masih nggak belum berani gitu loh, belum berani memutuskan kalau tidak diperintah presiden. Jadi gimana dong? kita sebagai pengusaha yang menanti kebijakan itu. Jadi saya tidak tahu, tapi kalau saya sih mempersalahkan adalah puncak pimpinan gitu loh. Apakah presiden mengetahui mengenai permasalahan koordinasi terkait perizinan? Saya kalau berapa kali di dalam pertemuan Kadin dan presiden, presiden itu sangat menguasai apa yang menjadi permasalahan gitu loh. Tahu semua apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah gitu. Karena kan kenapa tidak tidak solusinya tidak Kok kita, kita tidak keluar dari permasalahan ya? ya? Kenapa? Demikian Ratna Sarilupis, saya Dinda Natasha.